Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa man wa ala. Kita lanjutkan lagi Binatang-binatang uh, di atas yang masih hidup sama sekali Tidak membawa pengaruh walaupun dimasukkan ke dalam air sedikit Halaman ke-24 Nah sekarang Kita mulai Pelajaran baru yang Belum kemarin kita Yang tidak sampai kita bahas kemarin Sebelumnya waختاروا تاثيرون من ائمتنا مذهب مالك ان الماء لا ينحو مطلقا الا بالتغير والجارى كراقد terjemahannya banyak sekali imam-imam kita maksudnya apa imam-imam mazhab syafi'i yang memilih pendapat Malik juga pendapat imam Malik apa pendapat imam Malik air pada umumnya tidak bisa menjadi najis melainkan kalau telah berubah. Air pada umumnya pada asalnya itu tidak akan menjadi najis kecuali kalau memang menjadi berubah karena ada najis yang masuk. Adapun jika najis masuk tidak ada perubahan, itu tidak najis. Maksudnya gitu. Ngerti? Jadi air mau banyak ke mau sedikit ke kemasukan benda najis atau benda suci Selama tidak ada pengaruhnya terhadap rasa bau atau warnanya Itu tidak najis atau tidak berubah Pokoknya tidak berubah karakternya Hukumnya tidak ada perubahan Ya selama tidak ada perubahan dari segi zat Dan dalam hal ini Air mengalir dihukumi sebagaimana air yang tidak mengalir Al-jari air yang mengalir Itu sama hukumnya dengan air yang tidak mengalir menetap Maksudnya gimana? Maksudnya jika ada benda najis misalnya tercelup ke dalam air mengalir, masuk ke dalam air mengalir, karena mengalirnya ini, maka kan tidak langsung serta merta dihukumi semuanya najis, tidak. Bahkan potensi najisnya sedikit, karena mengalir, terperbaharui, ya kan? Kalau misalnya airnya tergenang, kalau dalam fikih syafi'i tadinya gimana? Termasukkan najis yang tadi contoh-contohnya gitu nah itu bisa menjadikan semuanya najis walaupun tidak ada perubahan nah, tidak ada pengaruh tapi karena airnya sedikit ya di bawah dua kula apalagi juga cuma cuma beberapa liter saja nah itu kemasukan najis tidak dimaafkan najisnya atau najis yang tidak dimaafkan maka air tersebut dihukumi sebagai najis Nah di sini hukum yang dikatakan oleh Imam Malik Akhir itu pada umumnya dia mau berlari mau mengalir ataupun menetap mendekam menetap itu hukumnya semua sama yaitu ditinjau dari segi bukan banyak atau sedikitnya bukan dua kula atau di bawah dua kula melainkan dari segi apakah dia berubah terpengaruh oleh najis atau tidak gitu ya tertata atau pada najis atau enggak. Ingat dalam fikih Syafi'i perinciannya kalau misalnya air sedikit terasuki oleh benda yang suci itu tidak masalah. Misal misal ada teh celup kan yang yang bersarung itu. Nah, ada satu ember kemasukan teh celup plek, plek, kan. Air dalam satu ember itu aslinya air yang mutlak, air yang suci dan menyucikan. Kemudian kemasukan teh cenub itu Tapi tidak terpengaruh Tidak masalah dalam bikin syakir Ini dia tetap air suci dan menyucikan Walaupun kurang dari dua pulang Bahkan cuma seimbernya aja Tetapi ketika Yang masuk itu adalah Benda najis yang tidak bisa dimaafkan Seperti segupok kotoran unta Blok Walaupun tidak ada perubahan Itu dianggap najis Itu bedanya ya. Itu bedanya yang tohir dengan yang najis Tetapi ketika misalnya benda tohir Misalnya teh celup tadi Ketemu dengan air sehembir yang tadinya suci Yang menyucikan Kemudian berpengaruh Berbawa jadi berbaur warnanya ya Berpengaruh Menjadi warnanya agak kehitaman Atau kecoklatan atau kemerahan Di sini dihukumi sebagai air suci Namun tidak, tidak menyucikan Karena sudah terpengaruh oleh benda suci Dan dia bukan air najis Karena yang, yang mempengaruhinya bukan benda najis bukan? Gitu Ya oke okay. Begitu bedanya untuk air yang sedikit dalam mikir syafi'i Nah jadi Yang lebih kita ikuti Dan lebih layak kita ikuti Itu yang pendapatnya memalik Yang diikuti adalah sebagian syafi'iyah Sebagian ulama syafi'iyah Bahwasannya ibrohnya itu Tinjawannya itu dari segi Efek perubahannya Dari benda yang memasukinya Efek perubahannya dari segi pertama apa? Warna atau kedua rasa Kedua bau, ketiga rasa ya Kalau misalnya warnanya tetap Tapi baunya ternyata beda Udah terpengaruhi bau teh misalnya Warna tetap ya Tapi baunya bau teh Karena mungkin teh putih misalnya Kalau ada Nah itu berarti apa? Oh berarti udah beda Udah terpengaruh benda suci nggak lagi menjadi tohir mutohir lagi tapi cuma tohir saja. Nah begitu ya. Kalau misalnya warnanya itu uh, sama sama sebelumnya, baunya juga nggak ada perubahan, tapi ketika dicicipi rasanya sudah beda. Misalnya air tersebut kemasukan misalnya kemasukan tikus misalnya. Tikus yang masih hidup ya, bukan yang udah mati, yang udah wafat, yang udah mati. Tikus masih hidup. Warna airnya masih sama setelah tikus itu meninggalkan tempat air tersebut warnanya masih sama baunya masih sama tapi rasanya rasanya kok kayak rasa apa gitu kan nano nano gitu nah dari rasa cemiran misalnya misalnya rasanya udah berubah nah di sini dihukumi apa uh, tikus itu tidak tidak najis asalnya tetapi kalau misalnya sudah tahu itu rasa cemiran karena sudah pernah merasakan comberan. Nah, berarti dihukumi najis. Karena comberan yang kita kenal itu najis, ya kan? Ya ini najis lah orang bekas campur baur ikhtilat antara kencing dan apa gitu kan. Itu dihukumi najis, ya. Comberan dihukumi najis. Walaupun mungkin ada unsur sabunnya karena bekas orang mandi, tapi kan ada unsur amoniaknya juga dan sebagainya, ya kan? Ya begitu. Itu perbedaannya dalam fikih Syafi'i. Kalau dimengerti dan juga dalam fikih Maliki atau madhab lain yang lebih tepat dalam masalah ini lebih tepat madhab yang lain. Dan itu diikuti oleh sebagian ulama Syafi'i. Dan itu yang ana sendiri Anak pribadi ikuti. Wallahu a'lam. Nah, sekarang diterangkan wa <hati> fil qadim la yanjusu <khayar> qaliluhu bila taghayyur, wa huwa Malik. Diterangkan dalam qaul <hati> qadim <khayar> atau qaul qadim, maaf. Qaul Qadim berarti Qaul artinya perkataan Qaul artinya lama nah, Kau misalnya dalam Bible, Al-Ninjil Itu ada Old Testament Ada Yang New juga nah, Itu tapi urusan mereka itu Sekarang dalam Syafi'i, Imam Syafi'i memiliki Qaul Qadim dan juga Qaul Jadid Qaul Qadim itu pendapat Imam Syafi'i Ketika sebelum ke Mesir Kemudian Qaul Jadid perdapat baru Syafi'i Syafi'i itu ketika beliau sudah melempati Mesir Sampai beliau wafat selama 5 tahun Nah itu Yang Mu'tabar yang dianggap dalam madhab beliau itu adalah Qaul Jadid Perkataan baru beliau Nah perkataan baru beliau itu adalah apa yang tadi kita pelajari itu Yang tadi kita pelajari Dan yang, yang anak pribadi tidak mengikutinya Untuk yang masalah yang tadi kau, kodin, kau lama atau perkataan lama beliau sebelum sampai di Nusir Itu adalah berikut Air sedikit tidak menjadi najis Bila terkena najis kalau tidak berubah Itu perkataan lamanya Imam Syafi'i itu malah Sebagaimana ini adalah madhabnya Malik Jadi sebenarnya Imam Syafi'i aslinya punya dua pendapat Pendapat lama itu pendapat yang sama dengan Madhab Malik, Imam Malik pendapat yang baru, yang justru menjadi madhab syafi'i, itulah pendapat yang tadi bahwasanya air yang sedikit di bawah dua kula jika tercampur terkena najis maka menjadi najis, itu pendapat barunya, dan itu yang, yang anak pribadi tidak mengikutinya jadi, kita mengikuti pendapat lamanya yang mana pendapat lama sebenarnya bukan bukan disebut sebagai madhab syafi'i tapi madhab syafi'i yang lama yang sudah terhapuskan oleh pendapat baru nah begitu ya jadi yang lebih sohi adalah air sedikit itu tidak menjadi najis bila terkena najis jika tidak berubah jadi ibrohnya itu di perubahan bukan dari di Sedikit dua dua kula atau enggaknya bukan ya oke kemudian imam naui rahimahullah salah satu ulama madzhalifi wafat pada tahun 676 hijriah ya dalam kitab al majmu berkata Ditambahkan oleh beliau, baik najisnya itu benda padat ataupun benda cair. Jadi ini kelengkapan dari kol kodim Yim Syafi'i. Yim Syafi'i mengatakan, air sedikit tidak menjadi najis jika terkena najis selama tidak berubah baik benda najisnya tersebut adalah padat atau benda yang cair. Benda padat itu misalnya seperti tinja misalnya. Ataupun benda cair misalnya seperti Air kencing misalnya, jadi air sedikit di bawah dua pula atau misalnya air se ember jika terkena beberapa tetes air kencing misalnya yang cair kan, nah itu selama tidak mempengar air kencing tersebut tidak berpengaruh terhadap keumuman air dalam ember tersebut maka tidak masalah. Anda menggunakan lalu kan nggak berubah ya kan? Nah itu pendapatnya pendapat lama atau barunya masopi, pendapat lamanya beliau. Ya? dan itu pendapatnya Imam Malik dan itu yang lebih sahih ya kalau misalnya eh uh, di sini mazhab Syafi'i menganggap kotoran sapi itu najis ya kalau ada kotoran shafi, sapi sapi enggak sengaja mencipratan kotorannya ke dalam ember dalam ember itu ada air yang suci yang mau dipakai untuk antum berwudu misalnya nah masukkan dengan kadar yang yang enggak seberapa lah. Paling ya segepok doakan. Nah. Masuk dan ternyata tidak berpengaruh. Jadi masuk belum belum belum kan buih-buih kecil. Ya. Itu kuman-kuman yang memberontak supaya keluar dari air. Nah, di situ sudah selesai. Airnya tetap jernih. Tapi di situ ada kotoran. Tapi warnanya tidak berubah. Baunya tidak berubah. Tapi kalau misalkan Antum mencepluhkan muka ke dalam, bau mungkin, rasanya tidak berubah. Nah embernya gede, nah sekarang boleh nggak dipakai untuk sah-sah saja. Itu meskipun Antum menganggap kotoran tersebut najis, tapi karena tidak mengubah apapun tidak masalah. Apalagi yang menganggap bahwasanya kotoran sapi tidak najis, nah itu tidak masalah sama sekali bahkan ketika misalnya antum berjalan menuju ke masjid atau mushola kemudian ada sapi yang berontak pengen disembeli nah kemudian kotorannya tercecer kemal-malak caca caca kemudian ceplok wah. wah abis itu masuk ke masjid di sini antum dihukumi bernajis atau tidak tidak, tidak bernajis bahkan jika antum menganggap kotoran sapi tidak najis nah itu yang lebih sohi kotoran sapi tidak tidak najis Begitu juga ketika antum berjalan menuju ke masjid dengan keadaan nyeker misalnya. Kemudian menginjak tai kotoran misalnya. Plek kan. Wah, angkat banget nih kan. Nah, habis itu kelihatan wah kotoran ayam. Ayam tetangga. Nah, antum masuk ke dalam masjid, antum sholat itu tidak mengubah kondisi sholat Maksudnya tidak tidak tidak masalah sah sholatnya Namun adabnya kurang. Karena baunya. Ha. Ah. Baunya bahkan sebenarnya antum dilarang ke masjid harus membersihkan dulu bukan karena bukan karena najisnya karena antum mengganggu di sini sebenarnya mengganggu bukan antum tapi kotoran yang mengganggu kan baunya nah nah di sini karena mengganggu orang lain orang misalnya makan bawang aja itu kan makruh untuk sholat berjamaah maksudnya sebelum dia membersihkannya apalagi kau kotoran ayam yang mana mungkin baunya tidak bisa diberi utuh oleh orang-orang Ya. ya, Kalau misalnya kan masih bisa di mulutnya tutup Kalau misalnya zikir, apa, doa Tapi kok otoran ayam lempel Nah dia kemana-mana Dia dengan independen dia mau kemana Perginya terserah Ke hidung siapa terserah Ya, oke okay. Jadi begitu ingat dalam fikih syafi'i Perbedaannya dengan fikih lainnya Dan ini baru dua maghap yang kita omongi Belum mungkin Hanbali Han Punya mungkin pendapat lain Atau Hanafi punya pendapat lain atau ulama lain Karena karena fikih itu tidak terbatas pada maghap 4 saja fikih itu luas Banyak ulama berpendapat yang Mungkin menyelisihi maghap yang 4 Dan itu tidak masalah jika mempunyai Dalil Dan juga jika memang mempunyai Landasannya, alasannya apa Tapi kalau cuma berpendapat saja Tanpa landasan, itu tidak boleh Oke, kemudian Wal maul kolilu Iza tanajjasa jasa Yad huru bibuluri qullataini walau bima'in mutanajjisin haythu la taghayyur bihi wal kathiru yathhuru bi zawali taghayyurihi bi nafsihi aw bima'in zida 'alayhi aw nuqisa 'anhu wa kana ini adalah pembahasan terakhir mengenai air Najis dan semacamnya Setelah itu nanti ke syarat wudu yang nomor dua Kita terjemahkan Al maul kolil Air sedikit berapa ukurannya Di bawah dua kula Air sedikit yang telah najis Maksudnya di sini bukan yang telah najis ya Maksudnya air sedikit yang telah terkena najis ya. Air sedikit yang telah terkena Najis Karena air sedikit yang telah terkena najis Dihukumi apa? Najis Dalam Syafi, Ingat itu jadi kita harus mengetahui maksud dari istilah-istilah syafi'i ya juga Kalau misalnya kita mempelajari kitab syafi'i Air sedikit yang telah najis maksudnya air sedikit yang telah terkena najis Sehingga menjadi dihukuminya najis Nah air sedikit yang telah terkena najis Itu bisa menjadi suci kembali Nah bagaimana tuh? Dihukumin najis tapi bisa kembali suci Syaratnya apa? Setelah mencapai dua kulah Yat huru ya. bibulu kih Jika dia setelah mencapai dua kullah. Saya perhatikan air tersebut kan air sedikit, ya berarti kurang dari dua kullah. Kemudian tercampur dengan najis, berarti dia menjadi najis dihukumnya. Nah, yang tadinya hukumnya asalnya air mutlak suci dan menyucikan, kemudian menjadi najis. Nah, bisa berubah hukumnya kembali menjadi suci dan menyucikan lagi. Bisa kembali seperti itu, bisa kembali menjadi seperti itu. Nah, syaratnya apa? Dia harus setelah mencapai dua kulla. Jadi yang sebelumnya belum dua kulla, karena najis, nah najis kan? Nah, kemudian mencapai dua kulla, tapi dengan syarat apa? Yang uh, walaupun dengan menampakkan airnya. Sebelum itu, dengan syarat kata kata kata, kata Ubaq Radhiyauli bin lima mimain ilaihi, yaitu dengan menggabungkan air mutlak kepadanya, dicampurkan dengan air mutlak, dengan air suci dan menyucikan. Yang tadinya mungkin satu setengah kula, ya najis airnya jadinya. Kemudian dimasukkan lima atau nol koma kula, setengah kula dimasukkan blok air suci dan mencucikan maka menjadi dua kula kan nah di sini menjadi apa menjadi suci dan menyucikan menjadi kembali pada asalnya ya la bin zimami ma'in fala yathhur tapi tidak dengan cara mengumpulkan atau memasukkan air apa memasukkan cairan bukan air cairan Berda di sini diwirakan ma'ayid ma'ayun dengan ma'un. Ma'un itu air mutlak. Ma'ayun itu cairan. Kalau misalnya cairan yang tohir, misalnya. Ya eh, arhamku Ingus tohir atau tidak? Tohir, suci. Ingus itu suci. Walaupun kita menghabisnya najis, eh, bukan bukan najis, menghabisnya jizy ya. Tapi suci. Ya. Sehingga kalau misalnya najis, Ya orang yang solat, misalnya hidungnya meler, ya dibatal solatnya. Iya dong. Jadi enggak najis itu belek, congek misalnya, kemudian jigong, semuanya itu tidak najis, selama mereka tidak keluar dari dua jalur. Mana jalurnya? Jalur depan dan jalur belakang. Nah itu apapun yang keluar dari sana dihukumin najis dalam fikih syafi'i. Darah, air kencing, kecuali satu, air mani. Air mani tidak najis, ya. Jadi yang keluar dari kemaluan depan, apapun itu. Itu semua najis kecuali satu air mani Yang keluar dari belakang Apapun itu najis semua Ya walaupun misalnya peluru atau apa gitu Itu najis terlalu Karena apa tercampur dengan benda-benda najis yang di dalamnya Ya oke okay. Nah Sekarang uh, Air yang uh, 1,5 kula itu Najis misalnya sudah Karena tercampur benda najis Kemudian dimasukkan dengan cairan teh setengah kula menjadi dua kula menjadi menjadi dua kula nah di sini karena sengaja dicampur kemudian dengan cairan itu tidak menjadikan dia suci suci namun suci enggak tetap dia dalam kenajisannya atau tetap tidak bisa dipakai untuk berwudu dia tidak kembali kepada hukum asal air. Karena apa dicampurnya bukan dengan air mutlak. Bukan dengan air mutlak, tapi dengan air teh. Air teh enggak bisa kita pakai wudu. Begitu ya. Kemudian walaupun dengan menambahkan air najis. Di sini diterjemahkan walaupun dengan menambahkan air najis. Apakah dengan menambahkan Hmm? Hmm? Menambahkan air najis. Waala maaf, di sini air najis di sini maksudnya apa? Air yang terkena najis. Jangan, jangan jangan dianggap air najis ini air kencing atau apa bukan? Jadi air yang terkena najis. Karena air yang terkena najis itu kan dalam fikih syafi'i seperti diperkirakan semuanya ikutan najis, makanya dihukumi najis. Gitu Maksudnya, jadi aslinya memang dalam Rafiq Syafei menghukumi keseluruhan air itu najis karena apa? Karena diperkirakan itu air tersebut juga ternajiskan, apa? tersebar najisnya. Padahal kan belum tentu. Nah, di sini ceritanya gini. 1,5 kulah, enggak sampai 2 kan? Air air berarti sedikit ya dalam fikih Syafei. Kemudian dia kan suci dan menyucikan. Kemudian terkena darah anjing itu kan? Nah, menjadi najis kan? Karena air sedikit. Afikisafil, kawal jadidnya, perkataan barunya musafil. Nah, kemudian ada air lain 0.5 kula yang bernasib sama, nasibnya sama, misalnya nasibnya sama atau serupa, tapi tak sama. 0.5 kula itu tergenang airnya, kemudian kemasukan air kencingi. Walaupun nggak berpengaruh terhadap warna, bau, dan rasa. Nah, yang 1,5 kula ini dia itu mutan najis, terkena najis, ya. Yang 0,5 juga mutan najis, terkena najis. Tapi asalnya mereka itu tidak najis, asalnya. Tapi terkena najis, sehingga dihukumi najis. Nah, setelah itu dicampur, diur jadi dua kula tank, kan, full tank. Nah, dua kula Nah, di sini. Setelah mencapai dua kula Karena air yang terkena mutan najis Bertemu dengan air yang terkena najis Yang pada asalnya dua-duanya Aslinya air mutlak Kejapur dua kula Sehingga jadilah air tersebut Air yang tohur Air yang suci dan menyucikan Ia benar, begitu, Begitu matematikanya Begitu matematikanya Selama Ingat Selama Tidak ada perubahan jadi kalau misalnya, misalnya nih 1,5 ini kan tidak ada perubahan. Maksudnya kau masukkan kotoran e, darah anjing, di pokoknya kau udah kemasukan darah anjing mau dirasain, mau dibauin, mau diwarnanya gimana itu nggak ada ibroh dalam fikih syafi. Melainkan kau udah masuk najis, oh udah, berarti najis airnya. Begitu juga yang tadi kena kena apa? Uh, uh, kena kotoran Apa, kena apa Pokoknya yang tadi kena naji juga 0,5 Nah kemudian masukin bro, Kalau dimasukin ternyata warnanya warna air mutlak Air bersih Kemudian baunya pun bau biasa Gak ada masalah Kemudian juga rasanya dicoba Gak ada masalah Hah? Maka dia menjadi air yang Suci dan mencucikan Agak rumit memang Agak rumit Namun jika ternyata ketika dimasukkan bro Ternyata rasanya wah bercampur bahan bahannya. Nah di sini dia tidak boleh di, tidak dihukumi sebagai suci dan menyucikan karena apa? Ada perubahan dari segi rasa atau bau atau warna, begitu. Memang agak merepotkan. Walaupun dengan menambahkan air najis, maksudnya di sini emang salah. Di sini uh, bermasalah terjemahannya. Walaupun dengan menambahkan air najis. Hmm buangkan bukan air najis tapi air yang terkena najis yang ya, tidak menyebabkannya berubah berarti seperti tadi gambarannya mudah-mudahan diingat ya mudah-mudahan diingat itu dalam pikiran tapi namun walaupun diingat dilanggar juga karena yang intinya kita ibrohnya bukan dari dua kullah melainkan dari berubah atau enggak udah itu repot kalau misalnya dengan dua kullah dulu ya kan kita juga nggak tahu kurang dua kullah seberapa tepatnya persisnya diukur dulu ditimbang dulu susah Walaupun mungkin bisa diperkirakan dari segi Muroba, dari segi persegi 4 atau gimana Tapi kan, gak semua bak yang kita punya Itu persegi 4 Macam-macam ya kan, Laut, danau, atau Semacamnya juga gak mesti Seukuran, nah kemudian Dan air banyak yang terkena Najis ah? Air banyak Yang terkena Najis, maksudnya di sini Air banyak Najis maksudnya adalah Air banyak yang terpengaruh Oleh Najis, itu maksudnya Ya harus dipahami itu Jadi beda dengan yang tadi Air sedikit yang telah najis maksudnya apa? Air sedikit yang telah tercampur dengan najis Walaupun tidak terpengaruh Kalau di sini dan air banyak najis Maksudnya air banyak Yang terpengaruh oleh najis Gitu bedanya Jangan sampai disamain Nah ini harus kita pahami Dalam fikir syafi maksudnya Dan air banyak yang telah terpengaruh Akan najis Itu bisa suci kembali dengan beberapa gambaran, dengan sendirinya pertama, dengan sendirinya pertama ya. Misalnya air di atas dua kula, lebar airnya Misalnya contoh, misalnya di sini ada ada semacam danau nggak di sekitar sini? Hah? Hah? Danau? Danau binaan? Di sekitar sini ada? Tapi buruk rupa nggak dia? Buruk rupa, maknanya najis gitu nggak? Tahau buat mancing, Mas? Kan? Oh, iya, buat mancing, Pak. Cuma di sana kotoran apa sampah-sampah itu ada. Oh enggak? enggak. Airnya warna hijau atau gimana? Warna tanah biasa. Tidak butek sih bersih. Bersih. Di mana itu? Saya pengen ke sana kapan-kapan nih. Banyak ularnya di sana? Iya, betul. Hah? Betul. Ah? Hah? Ya, Satu. mungkin itu lah. Jadi air bersih ya? Di eh, sana enggak limbah enggak dibuang ke sana kan? Alhamdulillah. Bagus itu. Kapan-kapan pengen ke sana. Sekali-kali kalau sekali oh gitu hmm iya ya, misalnya air itu ya. ya kan itu lebih dari dua kulit tentu saja kan luas kan lebih luas dari uh, poin lebih luas dari lingkungan ini kan masih ini jauh lebih luas kan nah ya itu udah dua kulit lebih itu nah kemudian asalnya air itu suci dan menyucikan kan antum pakai wudhu itu bisa kan bisa alhamdulillah nah buat apa kalinya tergantung kalinya dulu nih kalinya cokelat eh coklatnya tergantung karena apa nih kalau misalnya karena tanah doang Gak apa-apa oh, okay. Tapi kalau misalnya karena tanah dan bonus-bonusnya <laughs> uh, Misalnya okay. Karena uh, Limbah Limbah keluarga atau limbah pabrik Nah ini udah Kita harus angkat tangan Ya Tapi kalau misalnya coklat karena murni tanahnya seperti cilung Di zaman 70-an 60-an itu Waktu itu waktu-waktu kita masih muda dulu. Nah, kalau itu masih masih suci dan menyucikan. Walaupun mungkin masih ada buayanya, ikan sapu-sapunya masih belum seberapa dan sebagainya. Tapi yang danau tadi, setu atau setu atau danjangan setu atau, atau apa. Nah, setu tadi itu suci dan menyucikan. Kemudian misalnya ia terkena najis dan najis tersebut berpengaruh pada keseluruhan. Brr. Najis tersebut misalnya pembantaian anjing-anjing, wow, ya <giranya> pembantaian anjing-anjing, pedofil anjing misalnya atau apa, nah pembantaian anjing-anjing, disembeli semua darahnya dibuang ke sana, akhirnya sampai menjadi merah, jadi bukan Bandung Lautan Api, nah, setu Lautan Anjing, kan, <giranya> jadi merah misalnya, jadi kan najis kan, najis. Nah kemudian selang satu bulan kemudian tanpa selang dia menjadi bersih kembali dengan alami proses alami nggak tahu kayak gimana ada yang menghirupnya mungkin atau gimana nggak tahu atau ada jin yang menghirup darah dan, menghisap darah rakulan dan sebagainya nggak tahu tapi air tersebut kembali menjadi seperti dulunya kembali seperti dulu back to the past akhirnya dia menjadi apa? Suci dan menyucikan, tidak masalah. Ketika anda melihat, oh sudah balik airnya, Alhamdulillah kan, enggak lagi warna merah dan sebagainya enggak ada, enggak enggak serem lagi. Nah, jadi dia menjadi suci dan menyucikan, itu air yang banyak. Nah, itu faktor pertama, faktor alami yang tidak perlu berubah dengan sendirinya. Kemudian kedua, atau dengan cara menambahkan air. Ah, satu tersebut, ya, kan merah semua darah. Kemudian semua warga menyumbang air sehingga menjadi banjir besar airnya. Nah, akhirnya dia menjadi apa? Warnanya menjadi putih kembali atau jernih kembali karena ada sumbangan air dari satu-satu lainnya misalnya atau dari laut dikirim sehingga menjadi banjir tuh daerah misalnya. Nah, di sini menjadi apa? Suci dan menyucikan lagi. Contoh yang sangat ekstrim ya. Atau dengan cara menguranginya. Oh doh, ini menguranginya nih. <laughs> misalnya menguranginya, sedang sisanya masih mencapai dua kula Contoh, jangan jangan gitu tuh, itu itu mustahil sekali ya, mustahil. Walaupun impossible is nothing kata salah satu, satu iklan, kata iklan. Impossible is nothing kata iklan di koran bola, saya lupa. Nah, atau dengan menguranginya, misalnya nih ada air dua kula misalnya sekelas ini, ya di kelas ini satu kolom kelas ini kan kolom renang. Kemudian itu terkena najis tadi darah-darahan, nah, akhirnya tercampur kan, berpengaruh dari segi warna ya yang lebih zahir kan warna enaknya. Nah, kemudian dikurangi air tersebut. Ternyata ketika dikurangi eh ya, saripati darah tersebut, inti dari darah tersebut juga terpuras. Jadi kan ada darah yang memang kental banget, Jadi itu berpengaruh banget. Nah, itu terkuras, terkompres akhirnya sehingga darah yang tersisa itu tidak berpengaruh jadinya. Darah-darah soft, nah, darah, darah sisa yang enggak seberapa. Dan sisa dari air yang telah terkuras itu sisanya menyisakan masih dua kula atau lebih. Jadi enggak sampai di bawah dua kula. Karena masih dua kula dan ternyata tidak berpengaruh lagi, maka apa? Maka air tersebut menjadi kembali suci dan menyucikan Walaupun di dalamnya kita ketahui masih ada unsur darah anjingnya misalnya Tetapi unsur darah anjing tersebut tidak lagi mempengaruhi air sisa tersebut Menyalainkan justru inti dari darahnya itu sudah terpuras ter ter ter ter Sudah ter kita ambil Nah begitu ya begitu. Oke okay. paham jadi insya Allah Walaupun mungkin memang kita yang kita ikuti bukanlah seperti ini, tapi minimal kita tahu. Minimal kita tahu madhab yang Indonesia pegang. Madhab yang Indonesia pegang kan syafi'i, ya kan? Jadi kita tahu misalnya kiai-kiai kita menyampaikan, ya kita mengerti ya, seperti itu yang disampaikan. Jadi nanti kalau misalnya kita ikut kajian majelis misalnya kiai lain misalnya, kitab Fatu Korib atau Mata Nabi Suja atau Kifaitul Afyar, itu yang disampaikan ya seperti ini. Jadi kita sudah punya gambar, oh, kayak gini, rumitnya kayak gini. Dalam fiksi syafi'i meskipun kita tidak mengikutinya, karena enggak wajib mengikuti mazhab, enggak wajib, enggak harus. Yang harus mengikuti dalil. Kalau misalnya sudah ada dalilnya dari al-Quran Sunnah, baru kita ikutin. Adapun perkataan manusia itu kan mazhab, itu kan perkataan manusia. Tetapi ketika mazhab tersebut ada dalilnya dan jelas bagi kita, itu benar dalilnya kita wajib ikut, bukan karena mazhabnya. Tapi karena memang dia punya dalilnya, gitu ya. Walaupun seperti itu. Supaya kita apa supaya nggak fanatik, sama madhab. Karena bahaya kalau fanatik sama madhab. Walaupun mungkin madhabnya membawa banyak kebenaran, kalau udah fanatik itu susah. Kalau ada madhab lain datang, dia juga membawa kebenaran nggak kita terima. Yang kita terima adalah kita sendiri. Jadi merasa benar kelompoknya sendiri. Ya itu pun kalau misalnya memang benar dengan dalil, ya nggak masalah. Merasa benar karena ada dalilnya. Tapi kalau merasa benar karena merasa itulah imamnya atau gimana, ya itu kurang tepat ya, kurang tepat. Baik kemudian kita ke syarat wudu nomor kedua. Kalau sebenarnya syarat wudu nomor pertama apa? Cabe-cabe membahas berhari-hari, tahu tidak tahu syarat wudu nomor pertama apa? Syarat wudu nomor pertama apa? Coba di flashback lagi, ayo. Siapa tahu? Ah, ha? boleh dibuka-buka ya sebenarnya. Kalau syarat wudu nomor pertama. Kita sudah berhari-hari, berminggu-minggu bahas. Tapi syarat budu pertama juga tahu. Ayo. Air yang... Air mutlak. Air yang suci dan menyucikan. Itu syaratnya. Dan air yang mutlak itu sebagai media pembersihan. Ya. Media pembersihan. Nah sekarang syarat budu yang nomor dua. Wa thaniha jar yuma'in ala udhuin magsulin. Farayak fi ayyamassahul ma'u. Bila jirian Lianna hula yusam maghoslah Syarat wudu yang kedua adalah Aliran air pada anggota basuhan ya. Jadi airnya itu harus Harus dialirkan pada Anggota basuhan Anggota yang dicuci Nah anggota basuhan tersebut <coughs> Adalah tiga hal Apa? Kalau kita wudu kita wajib mencuci apa? Mencuci baju ah atau cuci mata ah atau apa ayo cuci tangan muka dan kaki tiga itu ya nah kalau misalnya kepala dicuci nggak nggak kepala diusap aja usap aja nah bedanya cuci dengan usap apa kalau cuci itu dengan adanya pengaliran air terhadapnya gitu ya kalau misalnya ngusap itu ya cuma ngusap aja udah selesai mau kalau ngusap kan itu nggak nggak harus Enggak harus, kita harus mendetailkan semua rambut kena? Enggak, enggak malah itu malah merepotkan dan enggak dicontohkan yang seperti itu. Apalagi rambutnya yang panjang bagi akhwat. Ah Wah, khwat itu apa harus semuanya rambutnya disisir dulu? Enggak. Enggak perlu kayak gitu, malah itu enggak ada contohnya kalau harus mau detail detail Cukup gini, ya. Kalau dalam fikih Syafi'i cukup setengah. Tapi yang benar dalam mazhab Hanbali yang lebih benar yaitu apa? Kesini terus balik. Ya, itu yang lebih dekat dengan dengan dalil, ya. Kalau mazhab Syafi'i cukup setengah, dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, uh, jar jarul ma, jaryumain ala adwin maghsulin yaitu dialirkannya air di atas anggota tubuh yang diwajibkan untuk mencucinya, seperti muka pertama, kemudian tangan, kedua tangan, sampai sini, kemudian tapak kedua kaki. Nah, sampai mata kaki. Jadi muka itu kita bukan sekadar gini, dah selesai. Enggak. Maka kita berusaha untuk bagaimana kita melarikan seluruh air air ke seluruh permukaannya dengan detail, dengan detail kecuali jika berjenggot yang lembut, kecuali jika berjenggot yang lembut, kecuali jika berjenggot yang lembat. Gimana pak kan? Narcisisme. Karena ya, antum gak ada yang punya Ah, oh, kau antum, antum antum belum terlalu. Itu belum dianggap lebat. Lebat itu disebut lebat dalam dalam fikih. Ketika kau dikumpulkan gini, itu tidak kelihatan kulitnya. Nah ini disebut lebat. Antum bisa melihat kulitnya. Kau bisa melihat antum kulit anak yang sebelah sini kan? Kalau antum gak? Ya, antum yang kelihatan kulitnya bukan jenggotnya. Nah gitu ya. Jadi itu belum terlalu lebat. Jadi kalau misalnya masih kayak gitu, itu perlu detail lagi. Ya. ya, tapi kok kayak gini enggak, enggak harus detail kayak ini satu-satu. Satu-satu terus dipotong dulu habis itu dicau. Ya. Jadi kalau misalnya wajah oh, itu ditihi. Lamartian antum benar-benar jangan sampai ada titik yang enggak tercucikan. Enggak terlarikan dengan air. Harus ada. Makanya jaril jarumain ala adwin maghsulin itu muka pertama ya makanya muka cuman bukan cuman dah selesai itu mah TK itu TKI. Nah kalau misalnya tangan begitu juga dengan tangan antum bisa misalnya melarikan air ke seluruh tangan misalnya dengan tekanan misalnya antum ginin dulu. Nah misalnya larikan di sini semuanya. Nah itu bisa melarikan dulu kemudian baru antum itu syarat itu. Syarat kedua adalah berwudhu nah, dalam bersuci dalam berwudu di sini maksudnya. Nah Kemudian tangan kaki juga. Yang terpenting ini bagaimana kita mencuci mencuci itu kan bukan sekadar mengusap seret gitu, tapi ada basuhan. Basuhan itu bermodalkan air kemudian seperti ada penggosokan, ya bukan sekadar se, duduk se, sudah sekali bilas ya itu kuaternya itu, nggak nggak ini beda dengan kepala. Apa yang dibedakan dengan kepala? Fala yakfiha yamassahu alma'u bila Nah, kemudian uh, tidak tidak tidak belum cukup hanya dengan terusap air yang tidak mengalir. Seperti tanpa adanya pengaliran. Sebab seperti ini bukan yang disebut membasuh. Berarti perlu diketahui perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau untuk mengusap, nah, hmm, Set ya kan? Kalau membasu itu seperti ada air kemudian ini kayak antum mencuci lah kayak antum mencuci misalnya baju ya ketika antum dulu waktu mencuci di kali dulu kan habis itu ada yang semacam ini yang dicucikan kan mulai pakai jongkok habis itu truk diinir air sabun cocok cocok cocok kan. nah bermoderasi kan air dulu ada nggak antum mencuci itu ada bagian dari pakaian yang tidak dikenai air nggak ada. Atau mencuci baju, sisa ini kerahnya, jangan sampai kena air, kenapa? Keramat, bekas dicium Habib, misalnya Misalnya, misal, misal Jangan sampai kena air, luntur nanti harumnya, misalnya Nah itu kan enggak enggak enggak ada, kayak gitu kan Mencuci bukan seperti itu, tuh bukan, mencuci namanya ya. Oke, kemudian Wa thalithuha Alla yakuna alaihi Ay alal udwi Mughayyirun lilma'i taghoyyuran Dharan Kazaataron, wa sendal khilafan lejama. Syarat ketiga dalam berudu pada anggota wudu tidak terdapat sesuatu yang membahayakan bagi berubahnya air. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menyebabkan perubahan air yang perubahan tersebut membahayakan. Maksudnya membahayakan kualitas wudunya. Misal, misal nih misal di tangan antum sebelum berbunuh tangan antum di sini tangan telap, bukan telapak tangan di tangan sini misalnya ya itu misalnya ada uh, darah misalnya ada ada ada, ada ada ada apa misalnya jangan masa kotoran mulu kesian dan juga kotoran mulu. ada luka ah koreng. koreng korengan yang biasa dijual seribu satu Uh, no, no, no. Di sini contohnya kayu Zafaron hmm? Ngapain kayu Zafaron ada di situ? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ha? ha? Zafaron kalau misalnya anda pernah dengar itu semacam kunyit Rempah-rempah ya? Rempah-rempah ya? Yang bisa merubah Di perang Ah, enggak ada di Indonesia. Ia, ya, karena memang ini impor dari India Kitab ini Fatimah muih dari India memang. Karena ulama libari ini ulama India beliau, Rahimahullah. Dari India. Misalnya, uh, ini. Selain itu apa? Misalnya ada darah, darah. Bukan darah muda ya, da darah ya misalnya darah anjing lagi lah. Hari ini darah anjing itu banyak sekali. Darah anjing misalnya menempel, belum belum pernah dicuci, tidak. Maksudnya udah berjam-jam akhirnya akhirnya kering. Atau mungkin masih masih mengental. Nah mengental, kita berwudhu. Sekarang berwudhu misalnya dengan itu, kemudian mencuci tangannya, mengesap tangannya, otomatis apa? Otomatis terkena najis kan? dan menyebar, maka menyebar najisnya sehingga dia sama saja kan bakal berubah airnya. Abang ini enggak sampai dua kulah airnya kan? Masa satu kali tangan dua kulah ininya? Enggak mungkin. Nah, kan menyebar. Bahkan sebenarnya dia tidak boleh dulu berwudu. Enggak sah wudunya. Sebelum dia dia sebelum kumur-kumur sebelum pun udah enggak sah wudunya, kenapa? Karena masih ada najis di sini ya, Di anggota tubuhnya. Yang dia wajib baginya atas atasnya apa mengenyahkan najisnya dulu gitu loh dalam padang wata tubuhnya bukan malah wudu dulu kemudian menyebarkan najis ke dalam tubuhnya itu kebalik ya jadi kalau misalnya ada najis misalnya di kepala eh cloc gituan kotoran apa gitu ya najis misalnya ke kepala di sini bukan malah kita wudu dulu kayak gini cloc duh yang tahal ini ah biarin terusin kan jangan kayak gitu malah justru najisnya menyebar abis kepala apa kaki nanti kan dan seterusnya nah nyebar ke kaki jadinya apa fitnah jadi menyebar fitnah menyebar menyebar najis jadinya ya kan malah tambah najis sehingga kalau misalnya seseorang mendapatkan khabar mendapatkan hadas dan juga najis yang pertama dia hilangkan adalah najisnya dulu dalam tubuhnya pada tubuhnya ya najis pada tubuhnya begitu contoh misalnya A kencing, ser, kan, kencing. Belum cebok, wudhu dulu. Sementara di kemaluannya itu masih banyak khususnya kencingnya. Nah ini nggak sah wudhunya, karena apa? Tetap ada najis di pada dirinya. Jadi dia hilangkan dulu najis yang melekat pada tubuhnya, melekat pada tubuhnya. Itu yang untuk najis. Ada juga misalnya tinta. Tinta, pakai T bukan P C. Tinta, enggak pakai C, apa kita tambah U jadi cincau nanti. Nah, tinta misalnya, tinta yang lekat sekali. Ah, sebelumnya misalnya antum menulis kemudian ternyata terkena tinta yang lumayan padat dan lekat ke tangan. Nah, kemudian antum berwudu, air wudu tersebut terpengaruh dengan tinta akhirnya. Kemudian membasuh wajah dengan air biru. Wow. Hmm. Darah biru. Nah, akhirnya apa? Enggak sah dia wudunya, karena dengan air yang tohir, tapi tidak mutohir, tidak menyucikan. Air suci tinta itu suci, enggak najis. Tetapi ketika tinta mempengaruhi air yang akan dijadikan wudhu, ah itu bakal, bakal Air tidak sah wudunya, karena dengan air yang tidak sah untuk dipakai untuk wudhu begitu ya. ya. Antum sudah latih? 24/14. Satu menit lagi kita habiskan 5 halaman, oke? Okay? <laughs> oke, okay, sekian aja, Insyaallah saya, dan Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Sekian aja, kita teruskan, Insyaallah besok hari Rabunya untuk Fathul Mu'in halaman 25.